Waktu Indonesia Barat Saatnya Berita Pagi Musik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 dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 2 Juli 2022 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini sederhalun dari Aceh Timur yang dilaporkan Seni Henry. Syederalun seorang bocah bernama Afdalul Reza bin Muslim, 11 tahun, dilaporkan hanyut tenggelam saat mandi di sungai bersama temannya di Desa Lungsa, Kecamatan Madat Aceh Timur, Jumat kemarin sekitar pukul 15. Korban adalah anak kedua dari pasangan Muslim dan Umi Kalsum. Kapolsek Madat Ibtu Muslim Siregar SH mengatakan pihaknya menerima laporan terkait bocah tenggelam tersebut pada Jumat sore Ada pun beberapa saksi yang mengetahui peristiwa itu adalah Adar warga desa Tanjung Dalam kecamatan Tanah Jamboae Aceh Utara dan Syahrial warga desa Lungsa kecamatan Madat Aceh Timur. Dari keterangan para saksi diketahui saat itu korban bersama temannya sekitar 15 orang sedang mandi di sungai Lungsa. Kemudian tiba-tiba korban terseret arus sungai. Korban diduga tak bisa berenang sehingga tenggelam terseret arus. Hingga berita ini diturunkan kemarin. Korban belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian dengan melakukan penyisiran oleh tim gabungan. Setelah dari Aceh Timur, kali ini ada berita dari Aceh Barat yang dilaporkan Sadul Bahri. Sederalun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat, terus berupaya mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK Hewan Ternak. Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Peternakan, di Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Zulfikar menyurati seluruh desa melalui camat masing-masing. Langkah tersebut dilakukan karena pada idul adha akan banyak hewan kurban dan daging megang yang akan beredar sehingga setiap sapi akan disembelih harus ada surat keterangan dari pihak berwenang untuk dinyatakan hewan tersebut dalam kondisi sehat sehingga tak ada keraguan masyarakat dalam mengkonsumsi daging. Kepala Bidang Peternakan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Zulfikar menjelaskan ternak yang terinfeksi PMK masih tetap bisa dikonsumsi, namun yang tidak boleh adalah bagian kepala dan kaki. Akan tetapi pihaknya tetap berharap daging atau hewan kurban yang disembelih itu dalam kondisi sehat. Dikatakan Zulfikar, dengan minimnya petugas yang turun ke semua desa, maka pihaknya akan menyurati pihak desa, sehingga pihak desa nantinya bersama panitia kurban di masing-masing desa dapat mengetahui ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Setelah dari Aceh Barat, kita beralih ke PD bersama laporan Muhammad Nazar. Syederalun, personil gabungan Kodim 0102 PD dan personil Polres PIDI melaksanakan patroli gabungan di wilayah Gempang Kabupaten Pidi Jumat kemarin. Patroli bersama itu guna mengimbau masyarakat untuk menghentikan kegiatan tambang emas ilegal di kawasan hutan Kecamatan Gempang. Patroli gabungan itu dipimpin Pasi Ops Kodim 0102 Pidi, Kapten Infantri Samsul Rizal, dan Kabak Ops Polres Pidi AKP Hendra Gunawan Tanjung. Kegiatan patroli gabungan itu dilaksanakan untuk menjaga kestabilan situasi wilayah dan masyarakat kecamatan gempang. dan Dandim 0102 PD Letkol Infantri Abdul Jamal Hussein menyebutkan, masyarakat gempang diberikan imbauan agar sama-sama menjaga dan peduli terhadap lingkungannya. Menurutnya imbauan kepada warga dilakukan secara tegas, guna menghentikan aktivitas yang memberikan dampak besar pada kerusakan alam, sehingga melahirkan bencana alam berupa longsor dan banjir bandang. Dikatakannya hasil penelusuran yang dilakukan tim beberapa waktu lalu dengan melibatkan koramil 17 gempang dan polsek gempang di beberapa titik yang ditemukan kondisi kerusakan alam sangat parah sebab penambang ilegal yang menggunakan alat berat atau beko maupun penggalian lubang akan sangat merugikan masyarakat. Setelah dari PD, kali ini ada berita dari Aceh Tengah yang dilaporkan Roma Dhani. Sederalun pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja, percepatan pelaksanaan proyek kerja pada program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Hal tersebut disampaikan Bupati Dr. Handes Sabila Abu Bakar pada pelaksanaan penandatanganan kontrak bersama tahap 1 program dan kegiatan tahun anggaran 2022 yang bersumber dari dana doka, DAK, dan TP yang berlangsung di gedung Oprum dakap Aceh Tengah Jumat kemarin. Bupati Syabela mengingatkan bahwa kontrak konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam sebuah proyek sebab segala hal yang terkait hak dan kewajiban antar pihak serta alokasi resiko juga diatur dan tertera di dalamnya. Terbagi atas 36 paket pada 5 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Di antaranya, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, UPT BLUD Datu Beru, Dinas Pangan, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sederhalun kita beralih ke berita nasional. Pemerintah sediakan beragam dukungan bagi generasi muda untuk menangkap peluang berwirausaha. Syederalun pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi UMKM melalui digitalisasi UMKM agar produktivitasnya dapat meningkat. Pemerintah juga terus mendorong partisipasi UMKM Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital melalui dua pendekatan utama, yakni penguatan ekosistem UMKM dan penguatan ekosistem e-commerce. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan dukungan pemberdayaan dan akses pasar UMKM atau IKM Digital melalui berbagai program diantaranya program Bangga Buatan Indonesia, e-katalog LKPP, dan KRIS. Dalam seminar nasional di Universitas Negeri Semarang yang bertajuk Make a Great Business with Innovation and Entrepreneurship pada Jumat 1 Juli kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang hadir secara virtual mengharapkan para cendikiawan dan mahasiswa dapat memadukan ilmu dan kemampuan untuk membaca kesempatan berusaha sehingga jumlah wirausaha yang lahir dari perguruan tinggi semakin meningkat. Menko Erlangga mengatakan bahwa kolaborasi antara universitas dengan pemerintah juga perlu dilakukan dalam mendukung program inklusi keuangan. Selain itu, Menko Erlangga juga mengatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen mendukung para generasi muda untuk mengembangkan diri melalui berbagai program keterampilan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung penduduk usia produktif yang mencapai lebih dari 191 juta orang dan mayoritas merupakan generasi Z dan generasi milenial. Generasi saat ini diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai peluang digitalisasi di berbagai sektor. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan memberikan kontribusi senilai Rp4.434 triliun kepada PDB di tahun 2030. Sederhalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Putin ungkap minat Rusia kembangkan industri tenaga nuklir di Indonesia. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederhalun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan ketertarikan perusahaan dari negaranya untuk mengembangkan industri tenaga nuklir Indonesia setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis 30 Juni lalu. Menurutnya, dengan pengalaman unik, kompetensi, dan teknologi yang tak tertandingi, Rosatom State Corporation bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama. Pengembangan kerjasama Rusia-Indonesia tersebut termasuk untuk proyek non-energi teknologi nuklir, misalnya di bidang kedokteran dan pertanian. Putin mengatakan hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif dan saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama. Ia pun mengingatkan bagaimana Rusia membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik Muda di kancah internasional. Pemimpin berusia 69 tahun itu pun menyorot kerjasama perdagangan dan ekonomi Rusia-Indonesia yang menunjukkan dinamika positif. Pada 2021, misalnya perdagangan bilateral tumbuh lebih dari 40 dan naik lebih dari 65 persen dalam 5 bulan pertama. Minat Rusia untuk membangkan energi nuklir sebelumnya juga diungkap Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Louis Mila Walaupun kaya dengan minyak dan gas, negara beruang putih ini telah lama memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Kontribusi tenaga nuklir dalam bauran energi Rusia kini mencapai 20 Adapun penerimaan publik atas pengembangan tetap baik, meski bencana nuklir terbesar di dunia Chernobyl menjadi catatan sejarah yang dampaknya terasa dekat dengan masyarakat Rusia. Varobiev mengatakan teknologi keamanan pembangkit nuklir Rusia justru telah meningkat hingga lima kali lebih kuat sejak insiden itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 2 Juli 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambiafm.com Follow juga Twitter dan Instagram at serambiafm. Cederalun, wassalam.